بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abaduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Thumma amma ba'd Jamaah pengajian Yang kami cintai dan kami muliakan dan anak-anakku para penuntut ilmu alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa setiap hari menambah ilmu kita natazawwadu bil ilmi kita bertambah menambah ilmu kita yang tentunya ini merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua pada hari ini kita akan Kembali melanjutkan setelah sekian lama terhenti karena sesuatu dan lain hal. Kitab Matan Abi Suja. Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Suja. Nama beliau Ahmad Ibnul Hasan Dan juga ada yang mengatakan Ahmad Ibnul Hussein Diperselisikan Namun lebih banyak Yang menyebutkan dengan Hasan Jadi bisa disebut dengan Ahmad ibnul Hasan atau Ahmad ibnul Husain yang kedua-duanya para ulama menetapkan tapi yang lebih banyak disebutkan dengan Ahmad ibnul Hasan. Allah wa a'lam bissawab al Asbahani atau sekarang negeri Asfahan dan negeri Asfahan sekarang masuk dalam wilayah Iran. Masuk dalam wilayah Iran. Didapati banyak dulunya ulama ahli sunnah. Dari negeri-negeri yang sekarang masuk di dalam negeri Iran. Tentunya masuknya negeri-negeri tersebut. Terjadinya peperangan, terjadinya... Perebutan wilayah. Perluasan wilayah. Yang masuklah sekarang. Di antaranya asfahan. Atau disebut dengan asbahan. Bahkan alimamu muslim rahimahullahu ta'ala. An-Naisaburi. Naam. Naisabur itu sekarang masuk dalam negeri Iran. Wallahu a'lam bishawab. Beliau juga dikenal dengan nama atau gelar Syahbudin. Beliau juga dikenal dengan sebutan Syahbudin. Beliau adalah salah seorang Imam Fakih dari ulama terkemuka dari Madhab Syafi'i. Sehingga kitab ini, kitab Fikih Pemula Dalam madhab syafi'i Namun, sebagaimana telah kita Sampaikan pada awal-awal pertemuan kita dahulu Bahawa madhab syafi'i rahimahullahu ta'ala Membangun Atau dibangun Di atas kitab dan sunnah tentunya dengan pemahaman as-salafus-salih sehingga apa yang menyelisih madhab tersebut maka tentunya itu bukan madhabnya syafi'i bukan madhabnya syafi'i jadi madhab syafi'i al Kitab wa-sunnah difahmi salafil ummah Hal ini kita ketahui dari keterangan beliau dalam kitab beliau dari kitab induk al-um ataupun ar-risalah. Wallahu a'lam bis-shawab yang telah kita baca. Keterangan beliau tersebut. Sehingga apa yang beliau terangkan nantinya kita tentunya dibawa kepada apa yang sesuai dengan kitab dan sunnah dengan pemahaman asalafus as saleh sehingga inilah yang kita inginkan dalam mengkaji kitab ini. Wallahu'a'anam bisawak. Terakhir pembahasan kita. Kalau saya tidak salah masuk kepada pembahasan siwak. Iya. Dan tidak mengapa kita mengulangi. Sehingga menyambung pembahasan dan kajian yang belum kita kaji sehingga menjadi sempurna. Kita ulang insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala <tuh Allah> Al Qadi Abu Shuja Matan Abi Shuja yang juga disebut dengan para ulama <tuh Allah> Al Ghoyah wa Takrib. Al Ghoya wa Takrib Kala rahimahullahu taala Fashul Siwak Berkata beliau rahimahullahu Fasal pembahasan dan kajian berkenaan dengan siwak الصواق مستحب في كل حال بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره وعند الكيام من النوم wa indal qiyam ila shalah fasal siwak itu mustahabun disenangi istihbab disenangi bahkan kalimat mustahabun ini menunjukkan kepada perkara ini disunnahkan perkara ini di, disunnahkan Sehingga kalau kita melihat banyak kalimat istihbab, disenangi ataupun biasa disebut dengan disunnahkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Fi kulli halin. Siwat disenangi, disunnahkan di setiap keadaan. Illa ba'da zawal kecuali Setelah tergelincirnya matahari yang menunjukkan masuknya waktu duhur. Di siang hari. Dibenci lisa'imi. Bersiwak dibenci bagi orang yang berpuasa. Jadi disunahkan setiap keadaan. Setiap waktu kecuali setelah tergelincirnya matahari pada waktu duhur, maksudnya waktu duhur bagi orang yang berpuasa. Dan wuhafi thalata mawadi ashadus tehbaban dan di tiga keadaan, di tiga. Tempat dia itu lebih sangat lagi ditekankan dan disunnahkan. Yang pertama. Indah <tuh> tagayir. Indah tagayiril fami. Ketika berubah aroma mulut. Min <tuh> azmin. <-tuh> karena diam. Ataupun. Wagairihi, ataupun yang selainnya ini yang pertama jadi sangat ditekankan ketika merubah aroma mulut karena diam ataupun yang lainnya yang bisa merubah aroma mulut yang kedua ketika indal qiyam ketika bangun Tidur. Ketika bangun, tidur. Yang ketiga, Wa'indal-kiyam ila solat. Ketika hendak menegakkan solat. Ketika hendak menegakkan solat. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang kami cintai dan kami muliakan. Demikianlah isi fasal ini pasal yang disebutkan oleh beliau penulis rahimahullahu taala mengkaji membahas berkaitan dengan apa dengan siwak berkaitan dengan siwak tentunya karena ini adalah pemula maka di sini dicukupkan keterangannya demikian karena kalau ingin seorang mendapatkan keterangan yang banyak disertai dengan banyaknya cabang-cabang pembahasan maka tentunya lebih besar daripada kitab ini artinya kajiannya pada kitab-kitab yang besar wallahu a'lam bisawab namun kita mencoba untuk menjelaskan beberapa perkara yang mungkin perlu kita ketahui, berkaitan dengan keterangan beliau. Pertama, siwak. Pertama, siwak. Siwak adalah dari sunanul fitrah. Siwak adalah dari sunanul fitrah. Di sana ada sunnah-sunnah fitrah. Salah satu diantaranya adalah as-siwak. Ini yang pertama. Yang kedua. Bahwa siwak itu. Ketika disebutkan dengan siwak maka bisa jadi perbuatan bersiwak dan bisa jadi alat bersiwak bisa jadi perbuatan bersiwak dan bisa jadi apa alat alat bersiwak kalau diinginkan dengan Perbuatan bersiwak Maka Sikat gigi Dengan memakai apa? Memakai odol Itu masuk dalam bersiwak Masuk dalam bersiwak Ataupun menggunakan Kayu siwak Menggunakan kayu siwak itu juga masuk dalam bersiwak, menggunakan kayu siwak untuk membersihkan gigi dan mulut kita. Itu namanya juga bersiwak. Menggunakan kulit pohon karena saudara-saudara kita di Afrika sana kaum muslimin Afrika menggunakan kulit pohon untuk membersihkan giginya. Tidak semuanya, tapi ada di antara mereka menggunakan Kulit pohon untuk membersihkan giginya. Sehingga pernah kita katakan. Saudara-saudara kita dari Afrika. Yang sangat putih yang kita dapatkan pada mereka. Ini bukan untuk merendahkan. Tapi memang demikian kenyataannya. Gigi mereka dan mata mereka. Karena mereka dikaruniakan oleh Allah. Kulit berwarna gelap. Kulit berwarna gelap. Tetapi gigi mereka putih Kenapa? Mereka selalu bersiwak menggunakan apa? Dari macam-macam siwak Yang termasuk tadi dikatakan apa? Kulit-kulit pohon Juga kita dapati sebagian orang Bersiwak dengan menggunakan Mohon maaf, ini terjadi Bersiwak menggunakan Batu bata Batu bata, gerusan batu bata itu Digunakan, sehingga apa? Memutihkan giginya, itu juga bersiwak Sampai pada keadaan Demi keadaan Keadaan yang terakhir kita dapatkan Bersiwak dengan apa? Dengan jari Dengan jari Kita masukkan dengan jari Jari ini juga Bisa digunakan Untuk kita bersiwak Ali radhiyallahu ta'ala anhu Ketika berwudu Sebelum beliau berwudu, beliau berkumur-kumur dan memasukkan tangannya ke mulutnya, membersihkan. Artinya, bisa kita menggunakan jari ini untuk sebagai alat membersihkan. Kalau memang pada satu keadaan kita tidak memiliki alat untuk bersiwak. Selain daripada jari tangan kita. Jadi kalau perbuatan ini namanya bersiwak. Kalau diinginkan dengan apa? Alatnya, maka yang disebut dengan siwak itu adalah penggunaan batang akar kayu pohon siwak itu sendiri. yang modelnya apa sifatnya kayu tersebut berserabut dari dalam apanya dalam batangnya berserabut Dan memiliki getah yang sangat bagus untuk kesehatan gigi, gusi, dan mulut. Getahnya ini. Sehingga kenapa dipakai kayu siwak. Kenapa dipakai kayu? Siwak Demikian Karena itu Kalau dikatakan siwak Bisa tadi apa perbuatan Dan bisa menggunakan Alat Berupa kayu Siwak Hal ini disenangi Hal ini disenangi Tentunya sebagaimana tadi kita katakan Hukumnya apa? Mustah, Mustahabah Hukumnya Mustahabah Dan Yang namanya Mustahabah Rugi seseorang Kalau meninggalkannya Rugi seseorang Kalau meninggalkannya Artinya Seorang jangan malas bersiwak. Seorang jangan malas membersihkan apa? Membersihkan giginya, mulutnya. Karena dia tidak mendapatkan, kalau dia tidak membersihkan, dia tidak mendapatkan pahala apa? Pahala istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Cukuplah dikatakan siwak itu dari perkara yang disenangi disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda As-siwak mutahharatun lil fami marbatun lir rabbi siwak mutahharah lil fami wa marbatun lir rabbi siwak itu utahhar mansutikan membersihkan al mulut dan merdoh. Siwak itu juga diridohi dan mendatangkan keridohan siapa? Rab. Tabaraka wa ta'ala. Maka kalau orang meninggalkan bersiwak. Pertama tentunya bagi kesehatan tubuhnya. Dia tidak sehat. Karena dia meninggalkan apa? Bersiwak. Kesehatan tubuh, yaitu khusus mulut. Dia tidak sehat. Kemudian, dengan meninggalkan siwak, dia tidak mendapatkan kerebon dalam amalan siwak ini. Kalau saja dia bersiwak, dia mendapatkan kerebon. Marbatun lil-rabbi. Marbatun lil-rabbi. Walhamdulillah. Sebagian besar manusia, tentunya kaum muslimin secara keumuman, Alhamdulillah mereka rajin. Mereka mengerti makna kesehatan dan mereka mengerti pentingnya untuk membersihkan mulut. Tetapi satu hal yang kurang dari mereka, mereka membersihkan mulut Mungkin karena melihat dari sisi kesehatan saja Banyak orang membersihkan mulut Tidak tahu pekerjaan ini adalah diribuai oleh siapa? Oleh Allah SWT Sekedar membersihkan mulut Anak-anak kita Di perkotaan Manusia modern Kecil sudah diajarin apa? Sikat gigi Kecil sudah diajarin, sikat gigi. Nah, sikat gigi. Supaya giginya sehat, tidak berpenyakit. Dan juga mulutnya segar. Tidak ada atau jarang kita dapati, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah mengatakan, Nah, sikat gigi ini diridui oleh siapa? Diri oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekarang mungkin membiasakan kepada anak kita. Ayo sikat gigi. Sikat gigi. Kalau sikat gigi nanti disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Alhamdulillah kita syukuri. Tentunya kita sudah bersikat gigi, bersiwak. Cuma yang harus mesti kita tanamkan. Ini adalah disunahkan. Diriboi oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Kemudian. Yang berkaitan dengan masalah ini. Bahwa. Pekerjaan yang diriboi ini. Bukan hanya berkaitan dengan gigi, tapi juga lisan. Tapi juga apa? Lisan, lidah. Mungkin kita sekarang melihat dijual alat-alat pembersih mulut selain apa? Ada sikat gigi, ada odol, ada pembersih apa? Lidah. Ya kan Ada pembersih lidah Maka jauh-jauh Islam Dengan alat siwak itu Sudah mengajarkan Dan sudah memberi bimbingan Bahawa membersih itu Dengan Gigi Membersihkan itu Dengan gigi dan dengan apa Lisan, lidah Kalau dengan gigi Tentunya yang Yang agak lebar Karena namanya untuk gigi kalau dengan lisan karena agak dalam pakai yang panjang. Sehingga terpenuhi membersihkan mulut karena mulut ada gigi ada ada lidah. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya ...diterangkan oleh beliau... ...Rohimahullah Ta'ala tadi... ...bahawa... ...dibersihkan... ...apa disenangi... ...dicintai... ...membersihkannya dalam setiap... ...keadaan... ...dalam setiap... ...keadaan... ...perhatikan baik-baik dalam setiap keadaan... ...terkecuali... ...dalam... Posisi matahari tergelincir bagi orang yang ber, berpuasa. Beliau sebagaimana telah kita sebutkan berpandangan dengan mafab syafi'i. Dan ini adalah mafab syafi'i membenci sikat gigi bagi orang yang berpuasa di saat matahari tergelincir masuk waktu duhur. Tetapi kita telah mengatakan sebelumnya bahawa kita melihat dengan keterangan nas, kitab dan sunnah dengan pemahaman as-salafus-salih. Maka Allah wa'aklam bisawab yang benar. Bahwa bersikat gigi itu, ah maaf bersiwak itu dalam semua keadaan, walaupun matahari apa Ter, tergelincir. Karena tidak ada apa, pengecualian dari nas, tidak ada pengecualian dari dari nas, tetapi semua nas bersifat umum dalam masalah ini. Sehingga. Wallahu a'lam bisawab. Dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Lantas. Yang perlu menjadi keterangan kita pula di sini. Dikatakan pekerjaan ini sunnah. Sampai-sampai Rasulullah SAW. Sering mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkan. Kapan ada kesempatan dan kapan ada waktu untuk beliau bersiwak. Beliau bersiwak. Suatu waktu. Beliau dalam sakit yang parah. Dan itu... Disebutkan saat beliau sedang sakarat, sedang sakarat, iaitu mendapatkan sakaratul mut. Maka beliau berada di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berada di pangkuan Aisyah isteri beliau radhiyallahu taala anha. Kemudian ada saudara Aisyah yaitu Abdul Rahman di situ dan Abdul Rahman Ibnu Abi Bakar ini lagi bersiwak. Lagi bersiwak Rasulullah lagi sakit parah. Kemudian Rasulullah melihat terus kepada Abdul Rahman yang lagi bersiwak. Aisyah yang mengerti bagaimana Rasulullah apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan namanya sebagai seorang istri. Melihat Rasulullah, melihat ke Abdurrahman yang lagi bersiwak, Aisyah paham bahwa beliau juga ingin apa? Ingin bersiwak. Karena ini adalah kebiasaan beliau. Makanya bersiwak dalam setiap keadaan di apa? Di disenangi Sampai dalam taraf Apa tadi Rasulullah sakit apa Sakit keras Sakit keras Akhirnya Aisyah meminta siwaknya Saudaranya ini Abdurrahman Diminta Apa yang dilakukan oleh Aisyah dengan siwak tersebut Dipotong dua Dipotong dua Potongan yang telah dipakai oleh Abdurrahman diberikan kembali kepada Abdurrahman. Potongan yang masih baru dari potongan siwak yang satu tadi dibagi dua. Akhirnya Aisyah mengunyah ujung kayu siwak tersebut. Kemudian dipecahkan sehingga muncul apa? yang tadi kita katakan batang siwak. Kayu siwak ini yang dia itu adalah akar siwak akar pohon siwak akar pohon arak kata orang dipecah kemudian muncullah serabutnya, sebagaimana kita biasa menggunakan apa? kayu siwak bagi yang tentunya menggunakan kayu siwak baru diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah segera menyambut dan bersiwak ini keadaan beliau dalam keadaan beliau sakit Keras Sehingga Kalau kita dulu mengetahui Sikat gigi itu sehat dan yang lainnya Maka yang perlu kita tekankan tadi apa? Bahawa sikat gigi ini Atau bersiwak ini Adalah Suatu perbuatan yang diribai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap dalam setiap keadaannya, Allah Alam Bishawab. Kemudian disebutkan oleh penulis bahwa dalam tiga tempat sangat ditekankan. Dalam tiga tempat, wahwah fitalah satimawalde. Asaduts istihbaban dalam tiga tempat apa sangat ditekankan dalam tiga keadaan sangat ditekankan artinya seorang betul-betul berserius membersihkan apa mulutnya walaupun yang lainnya juga disenangi tetapi ini Ditekankan untuk berserius Membersihkan mulutnya Maka disebutkan yang pertama Yang pertama ketika Berubahnya aroma Mulut Berubahnya aroma Mulut Karena diam Ini yang pertama berubahnya Aroma mulut Karena Karena diam saudaraku sekalian jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah diam merubah aroma mulut kita karena itu kalau telah berubah maka ditekankan kita membersihkannya dan mewangikannya Tentunya dengan menggunakan siwak. Atau yang menggantinya. Atau yang menggantinya. Karena dengan diam. Menyebabkan mulut itu tertutup. Dan apa yang ada di dalam mulut kita dari luda dan yang lainnya bisa dalam bahasa kesehatan ada bakteri-bakteri ataupun ada suatu yang membusuk. Sehingga kita ketika setelah diam berbicara agak kurang sedap. Demikian pula dikatakan oleh beliau. Apa saja yang merubah bau mulut. Sehingga berubah perlu kita untuk membesar membersihkan atau menyegarkannya. Sehingga itu masuk di sini mungkin karena makan makanan yang membuat aroma mulut kita kurang sedap. Begitu pula karena terlalu banyak bicara. Bicara dari awal sampai akhir. Sehingga ini juga bisa merubah bau mulut. Jadi kebanyakan bicara juga dari awal sampai akhir. Ini juga bisa merubah bau atau aroma mulut. Kalau memang sudah didapati perubahan, maka di saat itu ditekankan baginya apa? Untuk bersiwak. Makanya waghairihi ini dari selainnya selain diam juga apa-apa yang bisa merubahnya. Dari makanan, minuman mungkin, ataupun mungkin dia tidak makan dan minum. Seperti kita berpuasa. Tidak berpuasa kan meninggalkan makan dan minum. Merobah aroma mulut kita. Merobah aroma mulut kita. Boleh bagi kita untuk apa? Bersiwak karena siwak sifatnya umum dalam semua keadaan berpuasa ataupun tidak berpuasa adapun hadis la khuluf fa mis saim atyab indallah mirihil mis dalam riwayat bukhari dan yang lainnya sungguh aroma mulutnya orang yang berpuasa yang tidak makan tidak minum yang terjadi apa? perubahan aroma mulutnya itu karena tidak makan dan minum disebutkan oleh Rasul atyabu lebih baik di sisi Allah kalau mau disjajarkan dengan aroma misik. Misik kan harum ya? Harum menyengat tetapi aroma mulut orang yang berpuasa lebih baik lebih harum daripada misik tersebut di sisi Allah. Hadis ini bukan melarang kita untuk apa? Ber bersiwak. Hadis ini bukan melarang untuk kita bersiwak. Tetapi hadis ini menunjukkan Bahwa Keadaan orang yang berpuasa itu Karena dia apa Tidak makan dan tidak minum Perubahan mulutnya apa bisa saja Berubah Bisa saja berubah Tetapi dia jangan minder Dengan perubahan tersebut Dia jangan minder dengan perubahan tersebut Itu adalah hal yang wajar Siapa yang tidak makan tidak minum Apa Pasti berubah. Dia jangan minder. Untuk menutup. Dan menyenangkan hati orang yang berpuasa. Maka disebutkan keutamaan. Bahwa Allah T.W.T. sendiri saja. Memandang orang yang berpuasa. Aroma mulutnya itu lebih baik. Lebih baik daripada wangi misik. sehingga boleh baginya untuk apa? Baginya untuk bersiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Laula an asyukqa ala ummati la amartuhum biswikhi inda kulli as-solati." Dan dalam riwayat lain, "inda kulli wabu'in. Aku liwat naik, aku liwat na buat. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwat. Setiap kali solat, setiap kali solat, umumkan. Beliau tidak mengatakan puasa dengan enggak, tetapi beliau mengatakan dengan bentuk apa? Umum. Yang orang berpuasa kan solat salat apa? Salat subuh. Masa orang berpuasa tidak salat? Maka tidak tidak sah puasanya. Orang yang puasa tidak salat tidak sah puasanya. Dia meninggalkan kewajiban yang paling besar. Yang dikhawatirkan dengan meninggalkannya dia terjatuh di dalam kekufuran, yaitu apa? Salat. salat subuh, salat apa lagi? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Laula an ashuqqa ummati la amartuhum bi siwak Kalau tidak memberatkan aku akan perintahkan mereka dengan perintah wajib untuk bersiwak setiap kali salat. Tetapi memberatkan kalau perintahnya wajib. Sehingga Hukum yang ada dengan hadis tadi. Mutohharo lilfami. Apalagi. Mardotun lir, lirrabbi. Ini menjadi hukumnya mustahabah. Disenangi setiap keadaan. Baik dia puasa ataupun tidak. Tidak puasa. Baik dia puasa ataupun tidak puasa. Dalam riwayat yang lain dikatakan. Setiap berwudu. Ma'akuli wudu. Setiap berwudu. Setiap berwudu dia bersiwak. Dan berwudu ini tidak, tentunya tidak mengikuti waktu-waktu sholat. Karena yang namanya berwudu, seorang berwudu pada waktu sholat subuh, kemudian dia kentut, dan kemudian dia memperbaharui wudunya, boleh dia untuk apa? Bersiwak. Tidak harus nunggu waktu duhur. Dari waktu subuh dengan waktu duhur Dia beberapa kali hadas Kecil mungkin ataupun mungkin juga hadas besar Dia berwudu Mungkin sampai tiga kali sampai Karena setiap, dia wudu, setiap hadas Batal wudunya Sementara Dia ingin selalu Menjaga dirinya dengan apa? Dengan wudu Maka setiap dia wudu Boleh dia apa? Bahkan disundahkan baginya apa Ber, Bersiwa Lebih banyak lagi dengan sholat Indah kuli sholatin wa indah kuli Wa ma'akuli wubu Karena itu Orang yang berpuasa pun Tidak mengapa untuk apa Untuk bersiwa Yang dibenci bagi orang berpuasa Mubalagafil istinsyat Mubalagafil istinsyat Karena kata Rasulullah, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyat, menghirup air ke hidung. Menghirup air ke hidung ini, dengan hidung. Ketika berwudu, ketika kita berkumur-kumur dan sekaligus apa? Beristinsyat, seriuslah, sungguh-sungguhlah. Balik. Illa antakuna, kecuali kamu dalam keadaan apa? Sa'im kecuali dalam keadaan apa? berpuasa. Karena kalau sungguh-sungguh menghirup air ke dalam hidung kita dalam keadaan berpuasa dikhawatirkan masuk ke dalam apa? masuk ke dalam tenggorokan kita. Masuk ke dalam tenggorokan kita. Maka ini yang ada nasnya adapun berpuasa boleh bersiwak pagi, siang Sore. Boleh. Tinggal satu permasalahan sebelum kita. Apa. Memutus pembahasan kita. Insya Allah pada waktu yang lain kita sambung. Yaitu tentang orang yang menggunakan selain kayu siwak. Kalau kayu siwak sudah makruf. Bagaimana dengan. Pasta gigi. Pasta gigi, odol ya. Dengan sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi. Didapati dari keterangan fatawal ulama. Selama bisa terjaga. Selama bisa terjaga. Ini bisa terjaga. Maka tidak mengapa. Selama bisa terjaga. Terjaga maksudnya. Masuk ke dalam apa? Tenggorokannya Jadi dia bersikat gigi Tidak berdalam-dalam Tetapi Dia Meringankannya Selama dia bisa menjaga Maka Sebagaimana hukum siwak Tapi kalau dia tidak bisa menjaga Lebih baik dia hindari Lebih baik dia hindari sehingga mungkin dia cuma menggunakan apa sikat gigi saja tanpa menggunakan apa odol kalau dia tidak bisa menghindari masuknya apa ke dalam mulutnya sama dengan orang mencicip apa kalau puasa mencicip masakan mencicip merasakan bukan menelan bukan makan dicicip dengan lisannya, dengan lidahnya. Ini asin atau apa? Tapi ya, yang seperti ini, ya tentunya yang di dapur. Jangan yang tidak kerja di dapur, yang bukan ahli dapur, datang. Coba tak cicipin makanannya. Jadi ini sama. Ketika tidak dikhawatirkan, tetapi kalau dikhawatirkan, jangan. Wallahu Wallahuwa'alam bisawab. Ini yang mungkin kita bisa ambil pada malam hari ini. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat dan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semuanya. Dan kita akan sambung pada pertemuan yang lain. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan dan mungkin didapati ketergelinciran lisan. Di Wallahu a'lam bishshawam. Wassalamu wa wa ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh